Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini Kamis 11 Agustus 2016 Dibacakan Ardian Syah dan Ahyar Abdullah Ibu muda di Pantai Bidari Tewas tersambar petir 2 JCH Biren gagal berangkat ke Tanah Suci Akibat sakit 30.000 pasutri di Aceh Tamiang Tidak miliki buku nikah Ikuti juga sajian berita menarik lainnya Yang telah dirangkum tim Nyusrum Seram BFM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 Dera Badriah 22 tahun ibu rumah tangga asal Gampung Alu Imirah Kecamatan Pante Bidari Aceh Timur tewas tersambar petir pada Rabu Sori. Korban nisambar petir saat berada di sawahnya di desa setempat. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan, Kapolsek Pante Bidari Iptu Zainir mengatakan saat kejadian kawasan Aceh Timur sedang dilanda hujan deras.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 Tak lama kemudian warga membawa jenazah korban ke Puskesmas Pante Bidari. Setelah itu jenazah dibawa pulang ke kampung asalnya di Kecamatan Madat, Aceh Timur untuk dikebumikan. Syederalun, dua jemaah calon haji Biren Mawardi Sulaiman, 59 tahun, dan Habsah binti Mansur, 67 tahun, gagal perangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Keduanya mengalami sakit sehingga tidak bisa berangkat bersama 205 CCH Biren yang menunaikan ibadah haji. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan, Kepala Seksi Haji Kantor Kementerian Agama Biren Tengku Jamaluddin Idris mengatakan hari ini ada 183 CJH Kabupaten Biren yang diberangkatkan ke Banda Aceh untuk masuk asrama haji. Sementara sisanya sebanyak 23 orang berangkat pada 26 Agustus 2016 yang masuk kloter gabungan seluruh Aceh. 183 JCH yang diberangkatkan hari ini masuk kloter 3 yang akan bergabung bersama JCH Aceh Utara. Pelepasan JCH Biren berlangsung di Masjid Agung Sultan Jempa Kamis pagi. JCH Biren akan bertolak ke kecedah dari Bandara Sultan Iskandar Muda Jumat besok. Sementara dua JCH yang gagal berangkat tahun ini karena sakit diberangkatkan tahun depan. Keduanya adalah Mawardi Sulaiman, 59 tahun, dan Hafsyah binti Mansyur, 67 tahun. Tahun ini JCH termuda dari Biren adalah Indahsari 22 tahun, dan yang tertua M. Tayyip bin Putih, 86 tahun. Syederalun, sebanyak 30.000 pasangan suami istri di Aceh Tamiang belum memiliki dokumen buku nikah. Meskipun mereka secara agama sudah sah menikah, sehingga perkawinan mereka belum tercatat dalam dokumen negara. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Guna mendapatkan pengesahan kepemilikan buku nikah dan kepastian hukum status suami istri pada negara, sebanyak 50 pasangan suami istri di Aceh Tamiang melakukan sidang isbat Kamis pagi. Acara ini dilaksanakan Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang, Mahkamah Syariah, Kan Menak, dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tamiang sumber Sumberdaya Saniat Islam Said Anwar SHI mengatakan mereka yang melakukan sidang isbat merupakan korban konflik Aceh, masyarakat miskin dan korban banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang tahun lalu yang menyebabkan buku nikah mereka hilang. Sistem isbat ini menggunakan pola pelayanan terpadu di mana satu hari tersebut Pasutri langsung memiliki buku nikah sekaligus akte kelahiran untuk anak-anaknya. Sidang isbat ini menggunakan sumber dana APBA dan digelar dalam waktu dua hari karena banyaknya pasutri yang berminat. Dengan adanya program ini diharapkan secara perlahan dapat mengurangi angka pasutri yang belum memiliki buku nikah di Aceh, Tamiang. Sedara lulun lomba pacuan kuda tradisional tanpa pelana di Stadion Buntul Negi Blangsere, Kabupaten Gailuwes masih sepi dari pengunjung. Walaupun sudah memasuki hari keempat, perhelatan yang digelar sebagai sarana hiburan rakyat di wilayah tengah ini berlangsung sampai minggu mendatang. Dari Gaya Lewis, Rasidan melaporkan. Dilaporkan para penonton dan pengunjung lomba pacuan kuda tradisional hanya puluhan orang, sehingga tribun penonton masih banyak yang kosong. Diperkirakan warga akan berduyun-duyun ke stadion pada babak semifinal diperkirakan yang dilaksanakan Sabtu Lusa dan final pada minggu mendatang bertepatan dengan hari penutupan. Berdasarkan pengalaman selama ini, pengunjung pacuan kuda mulai memenuhi stadion dua hari menjelang penutupan. Bahkan akan sulit mencari tempat parkir dan duduk. Peserta pacuan kuda berasal dari tiga kabupaten bertetangga yaitu Gayolues, Aceh Tengah dan bener Meriah yang akan memperebutkan hadiah Rp216 juta. Rupiah. Dalam acara tersebut Pemkab Galus bekerjasama dengan pengurus Persatuan Kuda Seluruh Indonesia (Pordasi Gayaluwes) dalam rangka memeriahkan HUT ke-71 RI. Hiburan rakyat pacuan kuda tradisional dengan joki tanpa pelana tersebut digelar selama 7 hari dari 8 hingga 14 Agustus 2016. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhanaun siswa SMP dan SMA dari Yayasan Sekolah Merdeka di Desa Tampur Paluh Kecamatan Simpang Jernih yang berada di kawasan pedalaman Aceh Timur mendapat bantuan seragam sekolah dari Ketua DPRA Tengku Muharudin. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Ketua Badan Legislasi DPRA Iskandar Usman Alfarlaki, di halaman sekolah kemarin. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan, sebelumnya anggota DPRA Iskandar Usman al juga mengirimkan 25 orang mahasiswa untuk melakukan pengabdian di sekolah tersebut. Iskandar Usman mengatakan dirinya menginisiasi program pengabdian untuk siswa Tampur Paloh di kawasan pedalaman dengan donasi penuh. Sementara untuk bantuan seragam sekolah merupakan bantuan tunai uang sebesar 6 juta rupiah yang merupakan sumbangan dari Ketua DPRA Tengku Muharudin. Sebelum menyerahkan bantuan, Iskandar juga melihat langsung ruang belajar SMP Tampur Paloh yang kondisinya memprihatinkan. Iskandar berjanji akan memperhatikan keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah milik Yayasan Sekolah Merdeka itu, termasuk agar ruang belajar dapat dibantu di tahun 2017 mendatang. Iskandar menyebutkan infrastruktur kawasan pedalaman Simpang Jernih sangat tertinggal dengan kecamatan lain di Aceh, Baik soal jalan tembus dan sarana umum lainnya bahkan untuk tembus ke Desa Tampur Paloh harus melintasi jalan darat kemudian mengarungi sungai dengan jarak tempuh 5 jam lebih. Federalon puluhan tenaga kerja migas yang tergabung dalam DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia Aceh Tamiang melakukan aksi demo ke Dinas Ketenagakerjaan setempat Kamis siang. Mereka meminta kanan PT Pertamina Epirantau dalam merekrut tenaga kerja lebih mengutamakan putra daerah karena banyak tenaga skill di Tamiang masih menganggur. Direc Aceh Tamiang M Nasir melaporkan para pencari kerja ini mendatangi Disnaker Aceh Tamiang menggunakan sepeda motor. Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari Polres Aceh Tamiang dan Satpol PP. Tidak lama kemudian sebagian perwakilan diterima Kadisnaker di ruang kerja. Koordinator aksi Suherman mengatakan aksi unjuk kerasa ini karena perekrutan tenaga kerja yang dilakukan PT. Pertamina EP rantau melalui mitranya tidak memperhatikan nasib pekerja lokal. Sejumlah perusahaan vendor mengangkangi kanun Aceh tentang ketenaga kerjaan. Pendemo juga memprotes vendor PT. Pertamina PT. Bumi Jambi yang dinilai tidak transparan dalam rekrut tenaga kerja. Para vendor muncul di Tamiang namun tidak melapor ke disnaker dan memberitahu berapa jumlah tenaga kerjanya. Di samping itu mereka yang kerja di vendor juga tidak diketahui kontrak kerjanya. Menyikapi keluhan para pencari kerja itu, Kadis Tenaga Kerja Aceh Tamiang, Oki Kurnia mengatakan pihaknya akan menegur perusahaan vendor tersebut. Pihaknya juga akan mengeluarkan kartu kuning bagi setiap pencari kerja. Sederlund, kawanan gajah liar, berjumlah 17 ekor merusak tanaman padi di areal persawahan di lereng gunung Gampung Turucud, Kecamatan Mane, Pidi. Hewan dilindungi negara itu telah 15 hari mengganggu tanaman padi milik warga. Dari Pidi, M. Nazar melaporkan, Mukim Lutung, Kecamatan Mane, Sulaiman, mengatakan sebanyak 17 ekor gajah telah 15 hari merusak tanaman padi warga di Gampung Turucut Tanaman padi yang dirusak gajah masing-masing milik Amin Yusuf dan Miswar.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 Follow juga Twitter at Tram BFN wassalam